Halo hai semuanya. Apa kabar? Ada saya kembali di sini Aryon Surya pastinya dari pagar kehidupan. Nah kemarin di video terakhir kamu sudah saya hipnotis dalam tanda kutip Menggunakan sebuah materi yang bisa langsung berubah hidup kamu ya Kemarin kita berbicara mengenai suatu hal yang berhubungan dengan masalah luka batin Dan juga yang terakhir kemarin kita bagaimana caranya bisa mendapatkan rezeki yang banyak dengan cara melepaskan Nah sekarang kita justru akan kembali berdiskusi mengenai sebuah hal yang berhubungan dengan rezeki lagi Kita akan bahas lebih dalam lagi lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi bagaimana sih cara ajaib untuk bisa memancing rezeki dengan cara yang halal pastinya dan bisa jadi cara ini belum pernah kamu dengar dimanapun. Oleh karena itu yuk kita berdiskusi, kita ngobrol kali ini mengenai sebuah topik yang seru tentang rezeki Tapi sebelumnya, saya kembali berdoa dulu nih buat kamu Semoga kamu yang sekarang sedang sedih, segera bahagia ya Segera ketemu jalan keluar hidupnya Dan semoga kamu yang sekarang lagi bahagia, lagi berbunga-bunga Kebahagiaan kamu semakin diperpanjang sama Yang Maha Kuasa Menuju kebahagiaan yang paling-paling-paling sejati dalam hidup kamu Amin Nah teman-teman, topik ini sebenarnya terinspirasi oleh sahabat pagar kehidupan yang bertanya sebuah pertanyaan yang bagus banget Pertanyaannya sederhana Pertanyaannya gini Mas bro, bagaimana pendapat mas bro dengan kualitas pendidikan yang ada di negara kita Indonesia? Apakah sudah benar? Kalau memang pendidikan kita salah mas bro Bagaimana caranya menurut mas bro nih Supaya pendidikan kita di Indonesia menjadi lebih baik Nah pertanyaan ini tiba-tiba membuka Cakrawala pikiran saya Untuk memberikan kamu sebuah topik yang berjudul Harta apa sih yang paling berharga di dalam hidup ini Nah teman-teman Kalau seandainya saya bertanya kepada kamu Saat ini menurut kamu nih Harta apa sih yang paling berharga? Coba kamu jawab dalam hati. Menurut kamu, iya, menurut kamu harta apa yang paling berharga dalam hidup ini? Ada mungkin yang berkata keluarga, betul. Ada juga yang berkata ketenangan mas bro, betul. Apapun jawaban kamu, semuanya benar. Tapi kali ini saya mengkhususkan harta yang paling berharga adalah harta yang bisa membuat kamu awet kayaknya dan juga bisa membuat kamu awet kebergunaannya untuk orang-orang di sekitar kamu. Bingung ya? Bingung. Nah, supaya enggak bingung gini deh. Sekarang kamu pikirin deh, kamu jenuh enggak sih dengan diri kamu sendiri gitu ya? Kenapa kok duit dalam rekening bank gua, Mas Bro, kadangkala -kadang tuh cepat banget habis gitu. Kamu baru gajian, baru terima uang, baru terima komisi mungkin, tapi beberapa saat kemudian uang kamu habis. Atau bahkan mungkin ada di antara kamu ya Yang sekarang baru keluar dari pekerjaan kamu Baru di PHK, baru mengundurkan diri mungkin Dan kamu bingung Gimana nih caranya gue Supaya dapur gue kembali ngepul mas bro Gue bingung banget Nah sekarang saya punya pertanyaan Dan pertanyaan ini mas Menurut kamu Kenapa sih Kamu nih yang udah capek-capek sekolah Sampai S1 deh minimal Kok kamu masih bisa susah ya hidupnya Kamu ngerasa gak sih bahwa sebenarnya ada sebuah kejadian yang gak masuk akal terjadi dalam hidup kamu? Kamu udah capek-capek sampai S1 bahkan S2, tapi kok masih bisa mohon maaf gitu ya? Kekurangan uang dalam hidup kamu. Bahkan jangankan S2, kamu sudah sampai sekolah SMP-SMA aja, harusnya menurut logika kamu gak boleh susah loh hidupnya. Lah kok bisa hidup kamu sekarang susah? Jawabannya adalah sederhana, jawabannya karena harta yang kamu punya tuh sekarang salah krik krik itu mulut kenapa mangap ya dia bingung bingung ya gini-gini penjelasannya nih kini selama ini yang kamu pikirkan yang menjadi harta itu kan uang uang uang kalau enggak uang pekerjaan jabatan pekerjaan jabatan betul enggak nah itu yang salah itu bukan harta yang paling sejati teman-teman Karena memang salah maklum dong Wajar Kalau sekarang gak peduli pendidikan terakhir kamu apa Hidup kamu mohon maaf Suka susah terus Nah sekarang Kalau memang harta gua salah mas bro Terus harta yang bener itu apa Nah sekarang saya minta tolong Kamu angkat tangan kanan kamu Bener kamu angkat tangan kanan kamu Kamu taruh di kepala Kemudian kamu katakan Harta yang paling berharga adalah ilmu yang di otak gue Kamu katakan itu Harta berharga nomor satu ilmu di dalam otak gue. Sekarang kamu pindahkan tangannya ke dada. Harta yang kedua yang berharga adalah hati yang ada di dalam dada saya. Itu dua harta yang berharga dalam hidup kamu. Jadi ada dua ya, harta yang paling berharga yang sesungguhnya harus kamu terus kejar cuman dua. Yang pertama ilmu yang ada di kepala kamu dan yang kedua adalah hati yang ada di dalam dada kamu. Nah, untuk masalah hati, nanti saya akan membuat video khusus bukan di video ini karena penjabarannya panjang. Nah, kali ini nih serunya kita akan membahas yang nomor satu tadi, ilmu yang ada di otak kamu. Bagaimana caranya supaya ilmu yang ada di otak kamu ini bisa kamu peroleh dengan cepat, benar, dan tepat gitu loh. Teman-teman, ilmu itu pentingnya bukan main loh. Saya ulangi sekali lagi, ilmu itu penting sekali sampai saya bilang pentingnya bukan main. Karena memang ilmu itu dibawa mati Harta kamu nih yang kamu punya Mobil, rumah, jabatan Semua itu gak dibawa mati Kalau kamu yang muslim sama seperti saya Ada tiga hal yang kita bawa mati kan Bener gak? Cuman tiga hal Apa yang kita bawa mati? Doa anak yang saleh Amal ibadah sama ilmu Betul gak? Berarti ilmu itu dibawa mati juga Sebegitu pentingnya ilmu Nah sekarang Kamu Ada beberapa diantara kamu yang mungkin ilmunya alhamdulillah udah cukup tinggi Pendidikan kamu tinggi, alhamdulillah, bagus Tapi kamu ngerasa gak? Kok bisa ya gue mas bro? Kayaknya ilmu gue nih yang gue udah capek-capek tekuni sampai dapat gelar S2 minimal Kok gue suka kesabet gitu sama orang lulusan SMA? Pernah enggak kamu kesal? Udah capek-capek gelar gua banyak gitu. Gua kesalib aja gitu Mas Bro. Prestasinya sama orang yang cuman lulusan SMP. Pernah kamu seperti itu? Kalau saya sering banget melihat orang yang gelarnya banyak kalah pinter tuh sama orang yang enggak ada gelar. Ups, kok bisa ya? Jawabannya adalah karena kita di Indonesia cara kita menerima pendidikannya itu salah. Pendidikan di Indonesia itu cara diberikannya adalah sebuah hal yang sangat keliru dan sangat salah. Loh, Mas Bro, kok bisa lu bilang kayak gitu? Salahnya tuh di mana? Salahnya gini, teman-teman. Dalam hidup ini, ilmu yang akan nempel di otak kamu adalah ilmu yang memberikan kesan paling dalam buat kamu. Bahasa gampangnya, ilmu yang paling akan nempel di otak kamu adalah ilmu yang kamu pelajari sambil bergerak, titik. Oh, berarti kalau gue belajar, gua harus lompat-lompat gitu mas bro, ambil gua main tembak-tembakan sama anak kucing. Bukan, bukan tembak-tembakan sama anak kucing. Maksudnya, kalau kamu belajar itu sambil dipraktekin. Karena ilmu yang paling nempel di otak adalah ilmu yang dipraktekan. Betul apa enggak ucapan saya? Coba deh ingat-ingat, kamu pernah nggak belajar sesuatu hal, tapi kamu langsung praktekin, ujung-ujungnya cepat bisa. Bener nggak? Ada kan pengalaman kayak gitu? Nah sekarang, kalau kita lihat pendidikan kita deh, coba sekarang kamu pikirin deh, dulu kamu kan pernah sekolah. Bener nggak kalau dulu ketika kamu sekolah, yang menentukan lulus atau naik kelas tidaknya kamu adalah nilai ujian teori kamu. Betul kan? Bener kan? Memang betul ujian itu kan dibagi dua ya dulu ya Ujian teori sama ujian praktek Tapi lucunya yang paling memegang peranan justru ujian teori loh Ujian praktek nih sebagus-bagusnya nilai ujian praktek kamu Kalau misalnya ujian teori kamu jelek kamu gak naik toh Kamu gak lulus toh Betul apa enggak? Ayo jujur deh Kalau memang kamu jujur, kamu akan setuju dengan saya bahwa memang kamu sendiri bingung. Kenapa ya? Kok yang jadi tolak ukur keberhasilan gue di sekolah tuh cuma nilai ujian teori? Nah, itu dia loh yang membuat kita selama ini Indonesia ketinggalan dengan negara-negara lain. Karena kita selalu menjadikan ujian teori sebagai tolak ukur, pantas tidaknya kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Itu keliru total teman-teman Nah ada sebuah hal lucu nih, ada peribahasa di Indonesia, timbalah ilmu setinggi mungkin, menurut saya itu peribahasa yang keliru Sekarang kamu bayangin deh, kamu tahu gak artinya menimba itu apa? Menimba itu kan kayak misalnya kita menimba air Berarti kamu naruh air dalam ember Kamu panggul dalam panggul kamu Nah itu namanya menimba Ilmu itu jangan ditimba Ilmu itu dipraktekin Kalau ditimba, kagak ada gunanya Ditimba itu kan artinya disimpan dalam otak sebanyak mungkin Ngapain? Ilmu nih yang kamu pelajari di kuliah Bagi kamu yang pernah kuliah, jujur sama saya Dari 100% materi yang kamu pelajari di kampus Berapa persen sih kira-kira yang kamu pakai di dunia nyata? Coba jujur sama saya Dari 100% ilmu yang kamu pelajari di sekolah atau di kampus nih Berapa persen yang kamu aplikasikan akhirnya di dunia nyata? Saya berani taruhan paling banyak juga 25% Seperempatnya Nah sekarang kamu merasa gak sih? Kamu ngabis-ngabisin waktu, uang Untuk sesuatu hal yang sebenarnya mohon maaf gak perlu segitunya? Wah, Mas Bro, enggak boleh gitu juga, tapi kan kuliah kita perlu, pendidikan kita perlu. Nah, ini kelirunya. Saya ngomong begini bukan berarti nglarang kamu kuliah loh. Enggak. Cuman saya sekedar bingung. Kenapa pendidikan kita terlalu banyak teorinya dibandingkan praktiknya? Itu yang membuat anak-anak muda udah belajar di sekolah bahwa membuang sampah sembarangan itu salah. Tapi mereka terus aja buang sampah sembarangan ke sungai. Karena apa? Karena mereka cuman jago ujian teori. Prakteknya nihil. Itu buktinya loh. Nah sekarang, harta yang paling berharga itu saya beri nama ilmu emas. Ilmu emas ini adalah pencetak uang sejati. Uang di bank kamu habis enggak masalah selama kamu punya ilmu emas dalam otak kamu. Uang di bank kamu habis, perusahaan kamu bangkrut, kamu punya ilmu emas di otak kamu, kamu bisa cetak lagi tuh duit, kamu kaya lagi. Paling kamu hanya memberikan diri kamu waktu sampai beberapa saat tiba-tiba kamu kaya lagi. Kok bisa? Karena kamu punya ilmu emas di otak kamu. Nah, pertanyaannya, Mas Bro. Oke, okay, Gue sadar dan gue butuh bantuan lo Bagaimana caranya gue Supaya gue bisa memiliki ilmu emas Caranya sederhana Kalau saat ini Kamu belajar hanya sekedar membaca Membaca, membaca Menghafal, menghafal, menghafal Garisin buku, garisin buku stabilo in buku Sekarang stop cara itu Ganti dengan cara Baca, praktek Baca, praktek, baca Praktek. Segala sesuatu ilmu teori yang kamu jalani sambil praktek Itu yang akan nempel di otak kamu Dan itulah yang dinamakan ilmu emas Aduh mas bro, gue setuju sama lu Tapi masalahnya gue tuh gak suka baca buku mas bro Gue gak punya hobi baca buku, gimana dong? Nah gini, yang saya maksud belajar menggali ilmu emas adalah adalah kamu harus mempelajari ilmu, tapi diiringi praktek. Nggak peduli sumbernya dari mana. Contohnya nih, misalnya kamu nggak suka baca buku, kamu lebih suka misalnya mendengarkan video pagar kehidupan rutin gitu. Itu kan bisa jadi teori tuh buat kamu. Nah, video saya ini kalau sekedar kamu renungi, kamu pikirkan, tapi nggak kamu praktekin, jatuhnya teori. Tapi kalau misalnya setiap kali kamu dengar video saya, praktekin. Dengar video saya, praktekin. Itu jadi ilmu emas loh buat kamu. Jadi nggak harus dari buku, dari manapun kamu memperoleh teori. Mulai saat ini, iringi sambil praktek. Karena itu yang akan memberikan ilmu emas masuk ke dalam kepala kamu. Itu fakta loh. Nah sekarang mungkin kamu sudah mulai tercerahkan Oh iya juga ya Bener juga nih kata si mas bro Aryan nih, Bahwa bener ilmu yang paling nempel di otak gue tuh ya ilmu yang gua praktekin Betul Nah cuman gue masih bingung mas bro Cara aplikasinya Cara gua mempraktekannya tuh di dunia nyata Harus mulai dari mana sih gua pemula nih Gue selama ini udah belajar dengan cara yang salah Kebanyakan menghafal, garisin buku, stabiloin buku gitu ya Terus Gue harus mulai dari mana dong supaya gue bisa memulai lembaran baru untuk menggali ilmu emas dengan cara pagar kehidupan. Nah ini dia. Sekarang kita akan langsung praktekin gimana cara saya mempelajari sesuatu hal baru sampai akhirnya nempel di otak saya secara cepat dan menghasilkan. Caranya gampang. Sekarang kamu tolong siapkan alat tulis dan kertas kosong karena ini akan penting sekali untuk kamu catat supaya kamu bisa langsung mempraktekannya selesai mendengarkan video ini ya. Silahkan siapkan dulu alat tulis dan kertas kosongnya sekarang. Siapkan dulu. Nah sekarang saya akan membagikan sebuah ilmu yang saya beri ilmu namanya mencari ilmu apa adanya. Waduh kok namanya norak mas bro? Enggak norak. Ini adalah teman. Bener-bener mencari ilmu dengan cara apa adanya Nah ini menarik nih, menarik sekali Nah sekarang kamu tulis di kertas kosong tadi huruf yang akan saya sebutkan Kamu tulis di kertas tadi T, P, F, F, B Loh kok apaan tuh mas beruda? Tulis aja dulu nanti penjelasannya belakangan Ayo tulis T, P, F, F, B Saya ulangi ya T, P, F, F, B Nah itu yang akan kita pelajari satu-satu saat ini Yang pertama Kalau kamu mempelajari hal baru Yang pasti akan kamu dalami adalah huruf T tadi Huruf T itu adalah singkatan dari teori Betul Hal apapun harus berawal dari sebuah teori Saya bukan orang yang membenci teori Saya justru orang yang mencintai teori Karena setiap hal praktek harus berdasarkan teori Nah cuman keadaan bangsa kita selama ini nih cara belajarnya overdosis teori Teorinya kebanyakan sampai overdosis Itu salah Mulai saat ini Kamu batasi diri kamu ketika membaca sebuah teori Praktekkan juga satu kali Artinya apa? Kalau selama ini mungkin kamu rajin baca buku berbuku-buku Itu tidak salah Tapi kamu tanyakan diri kamu, mana di antara teori-teori yang saya pelajari saat ini yang bisa langsung saya praktekan? Jadi mulai saat ini, kamu jangan baca sembarangan buku. Baca buku yang kamu yakin bahwa saat ini juga kamu mau. ya Saya sebut mau, bukan bisa. Kamu mau untuk praktekan sambil kamu baca. Nah teman-teman, saya adalah orang yang baru berusaha mendalami saham. Saya baru saat ini mempelajari yang namanya investasi di pasar saham Bagi saya, itu hal baru Nah, hal pertama yang saya lakukan ketika saya ingin belajar saham adalah Saya mencari teori yang benar-benar mendukung cara saya untuk belajar saham Saya ambil teori, tapi sebelum saya ambil teorinya, saya bertanya dengan diri saya dulu Mana di antara semua teori ini yang kira-kira mau lo langsung praktekin? Sekali lagi, mau langsung saya praktekin Kalau ketika saya memilih buku Kemudian suara hati saya mengatakan Aduh, kayaknya lu gak bisa praktek deh untuk teori ini Karena lu gak niat Jangan beli tuh buku Jangan beli sebuah teori Yang kamu sendiri pun gak ada niat mau praktek Jangan, buang-buang waktu Bakal jadi pajangan tuh buku Kecuali buku biografi Buku biografi gak bisa kamu praktekin ya apa-apa biografi Tapi kalau kamu ingin menguasai satu hal Pilihlah buku yang betul-betul saat itu juga ingin dan bisa kamu praktekkan Sesuai dengan hal yang ingin kamu kuasai Jelas ya Nah itu untuk huruf T teori Nah yang kedua Setelah tadi huruf T adalah huruf apa? Betul, huruf P P ini adalah singkatan dari praktek Nah setelah tadi kamu sudah mencari teori yang tepat buat kamu Dari guru yang mungkin kamu percaya Dari motivator, inspirator yang kamu percaya Dari pengarang buku yang kamu suka Apapun sumber teori kamu Sekarang masuk level 2 yaitu level P Yaitu praktek Nah cara praktek itu sangat sederhana teman-teman Praktek itu seperti ini loh Setiap satu teori Prakteknya satu Sekali lagi, setiap kamu mempelajari satu teori, praktekkanlah teori itu secepatnya. Contoh, ketika saya belajar saham, saya pelajari teorinya, tapi sambil praktek. Jadi bukan saya baca buku saham dari depan sampai belakang baru praktek, tapi setiap 10 lembar contohnya, atau setiap satu bagian, saya langsung praktekin di dunia nyata aduh mas bro berat dong, berat karena kamu gak terbiasa, coba dia praktekin, sekarang kamu pilih, kamu pengen menguasai apa, coba, sekarang kamu ingin menguasai misalnya kamu belum bisa naik motor nih, kamu ingin bisa naik motor, lucu gak kalau misalnya kamu naik motor, cuman jago ngafalin buku doang gimana caranya naik motor yang benar, lucu gak, lucu kan, nah gimana caranya supaya kamu bisa naik motor, praktek mas bro, betul, Kalau naik motor aja lu bisa jago gara-gara praktek. Hal lain pun sebenarnya juga begitu. Sama. Baca buku, praktek. Satu bagian, kamu praktekin. Satu bab, kamu praktekin. Satu topik, kamu praktekin. Itu dia. Satu banding satu. Satu video pagar kehidupan, kamu praktekin. Sebelum nonton video pagar kehidupan yang lain, praktekin dulu nih video. Karena kalau nggak dipraktekin, itu hanya akan menjadi hiburan di dalam kepala kamu. Pasti ujung-ujungnya lupa. Gimana? Masuk akal kan perkataan saya? Jadi ingat ya, satu teori, satu praktek. Di situ kamu akan cepet banget menguasai satu hal. Coba kamu praktekin, pasti saya benar. Nah, setelah kamu menggapai teori Dan juga kamu praktek Ada level ketiga nih Level ketiga ini yang pasti, pasti, pasti Kamu alami kalau kamu ingin mempelajari Hal baru Hal nomor 3 tadi adalah F F itu singkatan dari apa mas bro? F itu singkatan dari frustasi Aduh, bener gak? Coba, jujur Kalau kamu mempelajari hal baru Kamu udah praktek nih Pastikan ada buntunya toh Ada mentoknya toh Rasanya gimana? Rasanya gak enak, nah itu namanya frustasi Frustasi itu normal teman-teman Saya pun juga mengalaminya berkali-kali Dan itu sebuah proses yang normal Nah bagaimana mas bro? Cara gua menghadapi frustasi ini Karena gue tuh mentok banget Caranya gampang Kalau kamu frustasi Cara yang paling ampuh adalah Berhenti dulu lakukan hobi Sekali lagi, kalau selama ini kamu frustasi terus kamu paksain diri kamu, itu cara yang salah Ketika kamu frustasi, stop dulu, habis itu lakukan hobi Nah contoh nih, hobi saya berenang, hobi saya olahraga Ketika saya belajar saham, mentok, aduh salah mulu nih prediksi gue Jangan diterusin, stop dulu, berhenti dulu, berenang dulu, olahraga dulu Nanti ketika kita udah menjalani hobi, kita seger lagi tau Kita enak lagi, belajar lagi Gitu caranya Nah selama ini kan kamu salah Frustasi bukannya diem dulu Nyegerin badan dulu Tapi kamu paksain terus kan Bener gak? Nah itu yang membuat kamu gak bisa maju Itu yang membuat kamu putus asa Karena frustasi kamu paksain Gak bisa Jelas ya Jadi kalau kamu frustasi Berhenti dulu jalani hobi habis seger baru lanjut lagi Itu caranya Nah setelah F mas bro Tadi ada F lagi Tadi kan F nya 2 tuh Udah teori, udah praktek, udah frustasi Nah ini F yang berikutnya apa? F yang berikutnya adalah Frustasi Stadium 2 Waduh mas bro Kok pakai stadium juga kayak penyakit aja Loh bener loh Kamu pikir nih frustasi datang cuman sekali? Enggak Frustasi itu datangnya nih Bisa berlapis-lapis Betul apa enggak? Bener enggak? Nah, kebanyakan orang ini kalahnya di frustasi stadium 2 ini. Udah frustasi, aduh udah mentok, aduh udahlah gua enggak bakat nih di bidang ini, putus asa gua. Kalau enggak dia merasa putus asa, dia nyari kambing hitam. Nih yang ngajarin gua nipu nih. Yang ngajarin gua nih nipu nih. Yang ngajarin gua guru-guruan nih enggak berpengalaman nih. Padahal gurunya baik-baik aja, dianya aja yang gampang putus asa nyalahin orang. Ayo, apakah itu kamu? <laughs> nah frustasi stadium kedua ini cara ngobatinnya juga sama teman-teman seperti frustasi yang sebelumnya cuman bedanya di yang kedua ini kamu cukup terus konsisten aja konsisten itu artinya apa? jangan menyerah terusin terusin dan terusin jadi contohnya saya saya praktek saham mentok salah prediksi lagi rugi Salah prediksi lagi, rugi, udah mentok, frustasi dong, mundur dulu, diem, cari hobi, lakukan hobi, udah seger, maju lagi. bukan tambah bener malah frustasi stadium 2, jangan mundur, tetap maju, tetap maju, olahraga lagi, jalani hobi lagi, udah seger, maju lagi, terus, terus, dan terus. Itu cara yang paling bener menghadapi frustasi level 2. Nah setelah F tadi, ada huruf B Ini yang terakhir Huruf B ini adalah singkatan dari kata berhasil Bener Akhirnya nih, setelah kamu mencari teori yang tepat Setelah kamu praktek dengan cara yang tepat Setelah kamu tahu menghadapi frustasi stadium 1 dan stadium 2 Kamu akan menggapai pasti yang disebut dengan keberhasilan Nah berhasil ini akan kamu peroleh kalau frustasi stadium 2 berhasil kamu lewati Itu pasti Nah sekarang nih sadar atau enggak Suatu hal yang terakhir kamu putus asakan dalam hidup kamu Itu sebenarnya sedikit lagi berhasil loh Sebenarnya hal itu sedikit lagi berhasil Cuman gara-gara kamu mundur jadinya gak berhasil Coba deh kamu lakukan lagi dengan cara saya tadi Pasti ujung-ujungnya kamu berhasil Nah cuman Saya punya rumus Bagaimana cara menghadapi keberhasilan Supaya keberhasilan ini Tidak menjatuhkan kamu Lah mas bro, emang kalau udah berhasil bisa jatuh? Oh bisa Bisa dan bisa Nah sekarang gini, kamu ingat baik-baik ya Ketika kamu sudah menjadi orang Berhasil dengan cara saya tadi Harus kamu ingat Cuman satu hal Cuman satu hal Apa itu mas bro? Jauhi kesombongan Kesombongan itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuat kamu jatuh secara perlahan Tapi pasti Orang yang sombong itu cepat atau lambat pasti jatuh Coba kamu lihat lingkungan sekitar kamu Bener gak? Orang yang dulunya kayak raya sukses, begitu sombong tiba-tiba mohon maaf nih, rezekinya sempit banget dan lama-lama jatuh. Bener kan? Nah itu, kebanyakan orang kalau udah di atas angin lupa, lupa daratan. Itu sebuah sifat yang tidak baik. Nah mulai saat ini, ayo. Kamu janji karena kamu adalah sahabat pagar kehidupan, jangan lupakan daratan. Seberhasil apapun kamu, selalu ada orang yang lebih hebat dari kamu, itu benar Jadi saat ini, daripada kamu sombong, ayo Bagikan ilmu yang kamu punya kepada orang lain Karena ketika kamu ilmunya mateng, kamu bagiin kepada orang lain, ilmu itu akan bertambah banyak Itu sudah saya praktekin dan itu betul Ya? Yeah? Jadi inilah sebuah praktek nyata yang harus kamu praktekkan saat ini juga dan ini yang akan saya jamin bisa membuat kamu tetap kaya dalam hal apapun karena ilmu emas ini akan selalu bertahan dalam hidup kamu sampai kamu nanti mati meninggalkan jasad. Sekali lagi ya ilmu itu akan kita bawa mati itu ada hadisnya dan hadis itu sahih. Ya, jadi supaya ilmu emas ini terus nempel di kepala kamu Lakukan cara saya tadi dan jadikan ini sebagai sebuah ladang Untuk kamu bisa menjadikan hidup kamu penuh dengan ilmu emas yang bisa kamu gunakan secara nyata Nah bagi kamu yang mungkin penasaran bagaimana caranya mendalami ilmu pagar kehidupan yang lain Sekarang lihat layar kamu Silahkan pilih video yang ada di situ Karena video itu pun pasti bermanfaat buat kamu ya Silahkan dipraktekan